Allahü Vallah -a'ma aman wahdahu sh wa dan Abdullah wa Rosuluh, amma ini karena mandangnya banyak yang baru, di samping, kita pun perlu mengulang-ulang, permasalahan, akidah, yang ini adalah dasar agama kita yang banyak dilelekan oleh orang tak terkecuali dai nya atau orang yang mengaku sebagai dai di sana kita pilih dari salah yang ditulis esyeh Muhammad bin Abdul Wahab sekalian ketika orang-orang menuduh alusunah salaf itu Wahabi sekalian kita mengenalkan kitabnya Şeyh Muhammed bin Abdul Wahab, yang tuduhan-tuduhan mereka menuduh Şeyh Muhammed bin Abdul Wahab sebagai orang jahil, bodoh, turuan iblis atau apa, kita buktikan dengan risalah karya beliau yang menunjukkan tingginya ilmunya beliau dan beliau adalah seorang ulama, anak dari seorang alim, ya, diakui keilmuannya sampai di luar Saudi, di luar Jeddah, di luar. Necet ketika itu Bahkan kalau kita mengenal uh, Imam As-Son'ani yang diaman Membuat tulisan Memuji beliau Begitu juga Imam As-Syokani yang memiliki si Kitab Nelul Autor Terkenal, juga memuji Mengakui keilmuan beliau Ini cukup Untuk menunjukkan kapasitas beliau Dibanding orang-orang yang Berusaha menyudutkan beliau dengan tuduhan-tuduhan ngawurnya hanya karena beliau senantiasa di masa hidupnya berusaha menegakkan dakwah tawhid dakwah yang dibawa oleh rasul mengingatkan kaum muslimin dari bahayanya syirik menjelaskan tawhid dan lawanannya risalah-risalahnya kitabnya terkenal dengan membahas tentang aqidah tawhid dengan dalil-dalilnya dilengkapi dengan ucapan para sahabat para imam sebelumnya menunjukkan pemahaman yang kuat yang benar yang ada beliau bukan orang yang ada-ada sebuah agama beliau pun tidak membuat mazhab tinggal ketika mereka menuduhkan ini pengikut aliran wahabi nggak ada orang yang mengaku saya pengikut aliran wahabi itu nggak ada kalau orang mengatakan sama mazhab syafi'i ada memang dia mengaku pengikut mazhab syafi'i kembali. Maliki itu ada, tapi nggak ada orang yang saya itu bermadzhab Wahabi, nggak ada. Memang dia bukan buat mazhab. Dia hanya mengikuti para pendahulunya, menegakkan tauhid, katakan akidah terbukti dengan risalahnya bagi orang yang berakal dan punya landasan ilmu agama yang benar. Kalau melihat risalahnya akan mengetahui seberapa sebenarnya kapasitas beliau sebagai orang alim dan akan tergantahkan tuduhan-tuduhan ngawur mereka. Kitab yang kita pilih ini pun yang sering dijadikan awal bagi orang yang pengin belajar akidah yang benar di zaman ini sering dikenalkan dengan risalah beliau yang kecil risalah al-usulul salasah atau salah satu usul salah satu usul yang di situ intinya membahas salasah kan tiga usul perkara pokok Mengapa ini yang dibahas Sebagaimana nanti, intinya adalah membahas tiga permasalahan penting yang buktinya ini menjadi pertanyaan setiap orang di dalam alam kubur. Siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini inti risalahnya. Nanti akan ada penjabaran seputar ini. Nah, kita mulai malam ini. Kata beliau ra ayo taala seperti biasa mengawali bismillah bismillahirrahmanirrahim Nanti kalau ada kita bawakan risalahnya kitab salah etabl satu usul kalau yang bisa beli sendiri-sendiri hanya yang dijual insyaallah Kata beliau bismillahirrahmanirrahim diawali dengan bismillah sebagai bentuk ya pengikutan terhadap Al-Qur'an pengikutan terhadap sunnah para nabi rasulullah ketika ngirim surat Bismillah kehirokel Bismillah Muhammad nama Allah kisah nabi sulaiman ketika ngirim surat itu dakwah ke ratu Sahabat. Siapa? Sahabat. itu Innu min sulaiman wa Innu Bismillahirrahmanirrahim ya, pun ada hadis di sana Kulu amrin wibalin la yubda'u bi, bi bismillah Bawa abta bawa ajda Al kamakil Yang artinya setiap perkara yang tidak Diawali dengan bismillah maka putus barokahnya Maka ini semuanya diketim oleh Para ulama hadisnya do'if nah, ap Apapun itu Jelas Tadi cukup dengan sandaran yang tadi Sunnah Rasul Juga Al-Quran di awal Bismillah ya itu cukup untuk menjadi dasar Dianjurkan mengawali tulisan dengan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ini artinya jelas Bismillah mengharap barokah Dengan menyebut asma Allah Dengan asma Allah Allah yang memiliki sifat Rahman dan Ar-Rahim Dua sifat Allah Dua nama yang di dalam nama itu terkandung Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebenarnya diambil dari kata dasar yang sama. Rohimah. Maksudnya rahmat. Rahmat yang juga kita artikan sebut rahmat. Dari kata dasar yang sama itu, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cuma ada bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Bedanya apa? Bahasa Arab itu perhitungan Ada ungkapan di kalau belajar bahasa Arab, ungkapan di tengah mereka mengatakan, ziadatul jatul makna. Tambah lafal itu tambah makna. Tidak seperti bahasa Indonesia cuma mau dipanjang-panjangan terus tiga hanya tiga huruf. Kalau bahasa Arab itu perhitungan benar. Tambah lafal, tambah huruf itu tambah makna. Antum hitung coba, ar rahmat dengan ar rahim hurufnya banyak mana? Roahma, ya. halnya nggak usah dihitung, hanya ro, rohma, roh, mim, terus alif, kan panjang dia, Ar rohman itu ada alifnya, rohma lima, ya, ya. Kalau rahim berapa? Nah. Rahim berapa? Empat. Banyak yang rohma. Maknanya pun lebih luas Maka para ulama menafsirkan hmm. Rahman itu rahmat Allah Yang mencakup seluruh makhluknya hmm. Yang taat maupun yang tidak taat Semua dapat rahmat Allah Dan Terdapat rahmat Allah. Kalau tidak dapat rahmat Allah Tidak hidup Tidak boleh bernafas Karena tidak mau beribadah kepada Allah Masih adalah dapat rahmat Allah Walaupun mereka pembangkang Masih dapat jatah udara Menurut oh, Menurut Udaranya masya Allah subhanahu wa taala. Ar-Rahim ini lebih khusus rahmat yang samping pada orang yang beriman yang khusus yang dapat masuk ke surga, rahmat mendapat keimananan makrifah dan seterusnya. Mengawali dengan mengharap berkah dengan menyebut asma Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau sunnah yang meretikat. Kalau Mu'tazilah kaidah mereka orang yang pengikut Jaham, Jahmi ya. Jahmi kemudian pecahannya Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah. Coba yang antum hafal 20 sifat wajib. So 20 sifat wajib Allah. Ada nggak sifat rohnya? Ada nggak? Hah? Gak ada kan? Coba ulangi lagi. Entum dulu Cud, kita muhayat sifat Allah. Artinya berarti mereka enggak bisa ngertikan itu. Ya kan? Jadi artinya apa? Karena mereka menga hanya mengakui itu sebagai nama tapi tanpa makna. Mertok cap. Ya. Padahal kaidahnya setiap nama Allah Allah mengatakan wallahiil al asmaul husna. Allah memiliki nama yang paling indah. Nama itu paling indah itu karena memang bagus bunyinya dan juga ada artinya. Iya kan? Nama maknanya. Nanya, namanya siapa bagus, tapi artinya enggak tahu, nggak ada. Indah dari mana? Ya. Nama yang indah kan karena ada itunya, ya kan? Jadi nama Allah itu cuma nama ya, Ar rahman itu nama, tapi tidak terkandung nama. Karena kalau seknya kalau terkandung makna, makna itulah sifat. Karena itu isim sifat, isim artinya yang. Ar-Rahman yang memiliki sifat rahmat. Mereka nggak mau ngartikan itu. Itu sekedar cap. Jadi sama dengan bedung. Nama. Sama dengan jali. Nama tok nggak ada artinya gitu. Ya jelek kan? karena konsekuensinya kalau mengartikan asma Allah itu kaidahnya setiap nama itu terkandung sifat yang ditunjukkan oleh nama itu dan itu pasti plek dengan sesuai dengan yang namanya Allah dikatakan al-akalik Allah mencipta artinya al-akalik yang menciptakan Allah memang seperti itu mencipta itulah Allah Allah yang beri nama untuk dirinya sesuai dengan yang ada pada dirinya kalau manusia namanya soleh bisa saja nggak soleh. Kalau Allah setiap nama disitu ada makna mana itu menjadi sifatnya sehingga salam setiap nama itu terkandung juga si sifat. Menurut kaidah orang-orang asyariah pengikut mutazilah jamnya itu dia nggak akan bisa mengganti nama dengan menyebut asma Allah yang yang namanya itu Rahman dan Rahim Nggak ada artinya jelek kan Kaidah mereka. Ini, kaidah halusunan. Kemudian, setelah menyebut Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan Eklam Rahimakallah. Suatu ungkapan untuk mengembalikan konsentrasi. Bahwa yang mau dibicarakan itu salah satu usul metode yang akan dijelaskan itu penting. Eklam, ketahuilah. apa Tadi ada yang melamun, ada yang eh baca atau duduk tapi kotaknya kemarang. Eh Lam, ketahuilah. Kembalikan konsentrasi. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Doa. Ini ungkapan dan ini kebiasaan bagus dari orang Arab, biasa mendoakan yang diajak bicara. Untuk ketemu orang Arab Lama-lama ngomong Ketika bertemu oh, Doakanlah macam-macam panjang Baru nanti tak ngomong apa Panjang saling mendoakan oh, oh. Kebisaan yang bagus Salah Mendoakan Dan ini beliau mengungkapkan dengan Rahimakallah semoga Allah merahmatimu Ini mengisyaratkan Hubungan antara pengajar dan yang belajar Hubungan antara yang bidang Itu hubungan rahmat Hubungan karena atas dasar saling mengasihi. Semoga Allah malah Anahu, bahwasanya Anahu. Bahwasannya. Yajibu alaina masail. Kata beliau selanjutnya. Bahwasanya wajib atas kita. Mempelajari empat permasalahan. Wajib. Bagi kita untuk mempelajari empat permasalahan. Wajib. Yang pertama adalah. Alola kata beliau yang pertama adalah al ilmu ilmu kita harus berilmu ilmu itu apa apalagi di zaman sekarang masalah beliau sudah uh, jeli masalahnya sekarang banyak ada ilatah ya kan? asal ngomong bahwa ayat-ayat dorongan untuk berilmu Mestinya kaum Muslimin itu orang yang menguasai ilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan sebagainya supaya tidak ketinggalan karena Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Ilmu dunia, dia pakai okay, ayat itu. Maka kata beliau, ilmu yang dimaksud yang jadi kita wajib itu adalah kata beliau, ilmu adalah ma'rifatullah, wa ma'rifatul nabi, wa ma'rifatul din Islam bil adillah mengenal Allah, penting ilmu yang benar yang dimaksud ilmu yang kemudian terpuji itu ilmu agama yang ketika agak dirinci mengenal Allah yang pertama sebelum kau mengantar ibadah karena yang ibadah itu siapa sih Allah masa kau tahu tar ibadahnya kemudian kau enggak kenal siapa yang kau ibadahi ya. mestinya mengenal Allah pengenalan yang benar jangan sok kenal padahal enggak seperti itu Allah contoh pengenalan yang salah salah kenal bukan itu Allah orang Nasrani percaya adanya Allah ya kan tapi dia salah Allah yang diagap dia Allah yang punya anak Allah yang punya ibu namanya Maria yang <gülüyor> punya anak itu bukan Allah salah itu bukan nah Allah ya di tengah kaum muslimin ada yang punya agama Allah dia yang berbeda itu Allah yang dimana mana Kelompok lain yang mengatakan Allah yang tidak di mana-mana. Nah, kan? Siapa yang mana yang mana yang salah nih? Yang di mana-mana yang tidak di mana-mana? Keduanya -mana? eh? <laughs> salah. Bersatu dalam satu wadah aswaja salah, ya kan? Nah, contoh. Kemudian yang kedua kata beliau tentang mengenal Allah perinciannya nanti ini kan baru menjelaskan apa yang dimaksud ilmu iya kan ilmu ilmu itu yang dimaksud adalah mengenal Allah mengenal Nabi-nya pengenalan Nabi yang benar, Nabi Rasul yang benar jangan kok kenal anggap Rasul itu yang uh, apa namanya pernah nggak dengar ujian pujian di masyarakat. Berapa sifat kehususan rasul katanya. Aneh-aneh. talim hmm. Pokoknya sifat yang ya manusia biasa rasul enggak usah aneh-aneh. Enggak ada bayang-bayangnya. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Kemudian akhirnya mereka dia itu basaron Ujian-ujian mereka dalam <Gülüyor> berdagang. Muhamadun Basharun Manusia tapi Laisa Kalbasari Manusia tapi Tidak seperti manusia Kayak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hey, apa Ya Allah itu mengutus kekaryan Itu bener manusia Supaya kalian maklum Ya manusia <gülüyor> Kalau kau diutus kepada kau Bukan manusia Ya kau gak percaya Bukan manusia <gülüyor> Manusia Ya manusia-manusia Bukan kayak manusia lagi Memang manusia selesai. manusia, siap. Kemudian disifati akhirnya berdoa kepada Rasul, ya Rasulullah, aghizna rizna. Ya Rasulullah, membuat pujian-pujian, yang itu pujian kepada Allah layaknya. Ya kan? Dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat karya, disebut selawat. Kalau selawat itu ya mengucapkan selawat, selawat itu selawat, sallallahu alaihi itu salat, maka dinamakan selawat. Bukan memuji berlebihan. Tasarun layakalbasi manusia, tapi kagak layak manusia. Ya Robbi bil Mustafa, Ya Allah dengan Mustafa, Allah dengan Rasul maksudnya. Balde kumahwasidana, sampaikanlah apa yang kami inginkan. Kemudian salawat nariyah, apalagi yang mereka sebut. Ya, nama siapa? Maa salih salatan kamilatan, asallim salaman ya. Ta'manalaiskina amatul qalbi min qutu akan farijil qorob, wa tuqwilaha ij, ya. Ya, masih apa kan? Berapa kali itu engamalkan? Tiap kali. Rasulullah disifati seperti itu. Rasul yang tanhalul qalbi min qutu yang dengan sebab dia bisa pintalan itu bisa terlepas, kesulitan itu lepas. Tang kesulitan itu hilang. Nah, ini oh, sünah Allah. Ya. Tambah lagi Tamam. yang lagi Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Baiklah. Di antara kemurahanmu adalah dunia dan seisinya. Ini bukan manusia ini, kan? Rasulullah sudah mengingatkan la tadrunika ma atratin nasara maryam. Inna ma ana abdullah wa rasuluh. Audiens melihat oleh masing sahabat mariul khotbah. Saya jelas Rasulullah melarang. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku seperti berlebihannya Orang Nasrani memuji Isa bin marifet. Malah lebih, kalau orang Nasri cuma mengatakan Isa itu anak Allah. Lah ini Allah nih, kalau yang disebut kayak tadi itu Allah kah orang itu. Ya kan, ilmu wal balikolam itu yang tahu siapa? Cuma Allah. Kalau Nasrani cuma mengatakan dia itu anak Allah, walaupun dia ibadah tetap dia ngambil sekedar anak Allah masih di bawah Allah. Ya kan? Lah ini gimana? Rosul tidak melarang jangan kau berlebihan mengujimu seperti menguji. Rasul yang aku ini manusia dan katakan saja Muhammad hamba Allah dan utusan Allah itu sudah cukup. Hamba seperti kalian manusia sifat-sifat hamba ada pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia Rasul, bedanya di situ saja Rasul, bedanya Rasul itu bukan karena dia makhluk yang setengah manusia setengah malaikat. Rasul itu artinya dia ditaati gitu loh. Dia itu penyampai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kau taati saja, kau ikuti bimbingannya. Nah, itu maksudnya. Rasul mengenal Rasul yang benar. Kemudian mengenal apa tadi? Agama. Agama Islam yang benar. Agama Islam. Nah semuanya orang ngaku belajar Islam, belajar Islam, tapi. Islam yang bagaimana? Islam yang sumbernya nggak jelas, maka ditutup dengan bil adil lati dengan dalil-dalilnya. Itulah ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam dengan dalil-dalil. Itu ilmu. Itulah ilmu. Ilmu yang wajib. kemudian itu yang pertama asani atau yang kedua wal amalu bihi beramal dengannya mengamalkan nggak berguna tahu tapi tidak mewujudkan dalam bentuk amalan sebagaimana tidak berguna amalan yang tidak dilandasi ilmu sama-sama nggak -sama. bisa mendingan kau ini nggak mau belajar ibadahmu salah Daripada punya ilmu tapi tidak beramal Sama-sama jeleknya nggak ada daripada-daripada Sama-sama jeleknya Sama jeleknya Ilmu tidak diamalkan Jelek, tidak menyelamatkan Sebagai beramal tanpa ilmu Kesesatan, sama Ujung-ujungnya tetap sama nggak nyampe ke... Jadi, beramal nggak jelas. Kemudian Astali 1 Wadak watu berdakwah, ngajak dakwah itu ngajak kepada tadi, kepada apa? Ilmu yang diamalkan, ilmu ilmu yang tadi itu, okay. ngajak orang ya berilmu, dia beramal, dia dakwah, menyampaikan sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, seperti yang diamalkan amalkan, ngajak orang. Ini Antum harus ingat nih urutannya itu Dengan kau bolak-balik hmm. Ini sudah tanda, tanda aneh nih Kalau Antum melihat orang baru kenal, baru ngaji Mestinya semangatnya itu di belajar beramal, beramal. Ya. Dia belajar berusaha memahami apa yang dia ketinggalan orang paham. Dia berusaha ngamalkan Tanda bagus Kalau dia baru kenal kok semangatnya anda bahaya Anda bahaya ya. Ini langsung gigi tiga ya, Alamat jebol tuh nanti ya, kan? Wah, orang semangat nih kenal udah waktu Udah langsung udah waksa Aha, alamat nih Tidak tahan lama tuh Berhati balikan lo balik tarik tarik Gigi dua lo Satu ini Belum betul, oh, belum betul Udah aneh Tentegur kawan-kawan yang Baru kenal tiba-tiba matut gigi tiba siap sepon putus rantai jeng-jengnya <tuk -tuk nyampe salah dia ya. urutannya itu gitu ilmu ilmu, paham benar akhirnya dia mengamalkan amal dibangun dengan di atas ilmu itu enak yakin, ya kan tentram, gak goyah, gak ragu ketika, awal lagi ketika dia mendakwakan yakin, mantap karena memang di atas ilmu belum tahu apa-apa ke ini ini kena suka baru bingung lah kan oleh besok dia jadi kawan yang tadi didakwai itu nak itu dakwah dakwah penting ini ibadah yang mulia tapi ingat dasarnya ini tadi bekalnya harus cukup karena Allah mengatakan bolhari sabili hato ila Allah ala sirati ana wa man ittaba'ani kul katakan wahai rasul ini adalah jalanku ini adalah jalan ini jalanku apa hato ila aku mengajak ila mengajak kepada Allah mengajak kepada agama Allah secara Allah untuk mentaati Allah. Jangan wahai itu, itu tujuannya itu itu Kemudian Allah basirah yang di atas ilmu, bahkan para ulama menjelaskan basirah. Mengapa tidak pakai kata ilmu? Karena basirah itu lebih dalam lagi daripada kata ilmu. Sehingga basirah itu bukan sekedar tahu materi apa yang harus didawakan, tapi tahu kondisi yang mau didakwai. Bagusnya bagaimana? Bagusnya apa yang ditebarkan? Bener-bener tahu, pak cara ini ini dijalukan ini diawukan ini yang dikatakan ya Allah untuk Rasul ini jalan jalan Rasul ini, jalan dakwah itu ini. Dakwahnya tauhid, dakwahnya mengajak ibadah kepada Allah, mengajak mengikuti syariat Allah dan di atas ilmu. Ini ukuran dakwah yang benar. Kalau sudah dakwahnya bukan ngajak kepada jalan Allah, ya itulah ciri-cirinya. Bukan mem, bukan mendakwahkan mana yang mestinya secara agama harus didahulukan Kondisi kaum muslimin banyak yang terjatuh dalam kesyirikan Padahal itu inti agama Itu inti ucapan la ilaihulallah beribadah hanya kepada Allah Kaum muslimin banyak masih terjatuh dalam pesyirikan bukunya masih banyak Kalau orang yang tahu agama tahu pernyataan yang ada di lapangan Tidak mengenal prinsip-prinsip agama itu sendiri Pastinya lebih peduli lebih. Ya tidak tahukah? Ini belum belum sudah ngomong tentang khilafah Islamia ya kan? Nggak ngerti. Tiba-tiba ngomong tentang politik Islam, Mestinya begini-begini. Tidak ngerti dah. Itu yang satu, yang satu cuma sibuk ngomong bonus. <tuh. <tuh. Nah, ya cuma bonus. Tahu kan bonus fadilah Lah orang dapat bonus itu kalau punya modal pokoknya kan kamu beli pulsa dapat bonus SMS kan? Karena ada 25.000 pulsa di situ tadi. Kalau nggak ada ya enggak dapat bonus. Ya kan? Cuma ngomong bonus terus. Keutamaan salat berjamaah kan. Lah kamu salatnya enggak benar gimana dapat fadilah? Ya kan? Kau utama, Iya wudhu yang itu wudhu yang betul. Gak nah, sholatnya, jangankan wudhu dan sholatnya, akidahnya saja nggak betul. Entah yang ikut yang mana tadi dua aliran tadi, entah yang Allah di mana mana atau yang tidak di mana. <laughs> Pasti antara dua itu cuma tanya enggak. Ya, kan? Mau ngarap bonus, bonus itu nggak perlu diharap, nggak perlu kau belas-belaskan pun otomatis dapat. Ya kan? Kalau memang programnya berat bonus, itu mau beli bonusnya 25 Anda nggak tahu ada bonus, ya? tapi memang program dari sana gitu, tetap Dapat nggak? Dapat Memang fadilahnya seperti itu, kamu nggak tahu pun, asal kamu sholatnya benar dan jamaah Tahu nggak tahu tetap Dapat. Keutamaan sholat Nggak perlu kamu jelas jelaskan dah. Itu bonus Yang penting sah dulu nih, benar nggak ibadahnya Iya kan? Benar nggak akidahnya Percuma Contoh, entar contoh. Iya kan? Contoh dakwah yang salah jadi sih. Siap-siap. Ini tadi kan cuma sibuk ya. Kayaknya sibuk tapi tak ada guna gunain. <laughs> Kayaknya sibuk, Bu <uskuh> ubek gitu. Cuman nambah becak jalan. Jatuh <uskuh> ya. Udah jalan udah becak emang. Cuma ada orang enggak tahu apa ubek ke situ. <uskuh> Bukan bagus jalan ke hayatnya sih bu, dia tuh gua kringetan beres gitu kan nah itu tidak berilmu dakwah nah ini pentingnya nggak ilmu mal dakwah dakwah itu yang benar dia seperti tadi ayatnya jelas dakwah kepada Allah dan dibangun di atas ilmu inilah aja dakwah sehingga tidak bisa nggak bisa nggak pokoknya nggak bisa kamu kan oh dia itu Pokoknya dakwah lah Kalau bodoh-bodoh pun yang penting semangat Tidak bisa, tetap harus berilmu dulu Tidak bisa Nanti akan tahu dahulu Kemudian yang keempat Sabar Ini harus Atas gangguan di jalan Jalan tadi Jalan ilmu, jalan amal, jalan Dakwah Harus sabar Ini kalau nggak sabar Semuanya nggak jadi mau berilmu nggak sabar kan jadi, wah nggak cerita lalu monoton begitu terus sejak dulu ngomong kita seputar sirek ini apa kapan lah berbicara orang luar negeri sudah sampai rembulan sana terserah mau rembulan rembulan nggak apa, ya, orang sana sudah membahas bom nuklir nggak penting, sejak dulu ngomong khilafiyah lah, buktinya kamu nggak tahu khilafiyah lah, itu bagaimana nggak tahu kan? Sejak dulu ngomong ini nih. Nah, ya kalian enggak sebenarnya Islam yang benar bagaimana? Karena gak belajar. Nah, gak sabar, gak sabar belajar. Enggak jadi. Beramal sudah belajar, mestinya harus diamalkan dia enggak Apalagi dakwah, Betul kan? Sabar. Semuanya ini harus sabar kalau suka serta. Sehingga ulama mengatakan Mekitir membawakan perkataan Ali Asobru As Mal iman iman zilati mal jasad Sabar Kaitannya dengan iman Itu kalau digambarkan fisik Seperti Kedudukan kepala bersama jasad Jadi sabar itu kepala Iman itu Seluruh jasad Jadi nggak ada namanya makhluk hidup tapi tanpa ada kepala, ya nggak? Kau pernah lihat terbua hidup, jangan, tapi nggak ada kepalanya, nggak ada. Nah itu. Kalau cuma hilang tangannya masih ada hidup, ya kan? Sabar seperti itu. Kalau untuk enggak sabar itu nggak akan ada keimanan itu maksud. Kalau kehilangan yang lain, tapi masih ada sabar masihlah. Sabar itu mutlak, perlu apa sih sabar? Sabar itu kan seperti namanya, sabar itu nahan, pahit, nahan, nahan susah, nggak enak, pahit. Kamu mau baru baru belajar, belum belum sudah di, nah, tuh, mulai itu, dari tampilannya sudah mulai kayak kayak amrozi, sudah mulai itu ngomong-ngomongnya atau si rexit-rexit, ahit -ah etularan virus kirus bahvi, can çürü, mulai mülayimcengrang danira, mülayi, bu. itu böyle. Ah, böyle. Ah, böyle. Ah, böyle. Ah, böyle. Ah, böyle. Ah, böyle. Ah, böyle. Ah, böyle. Ah, böyle. Ah, böyle beliau menyebutkan ini sebagai mukadimah ada empat kewajiban yang harus kita penuh yang harus ada pada diri kita kita hmm. beli adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala ini surat atau pada hafal semua tapi masalah di sini kita membantah menunjukkan Dekiknya, detailnya, telitinya pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa Yang dituduh oleh orang-orang jahil tadi Sebagai orang bodoh Demi masa Allah bersumpah Ya Allah bersumpah tanpa sumpah pun benar Ketika ada sumpah Menunjukkan berat sekali perkara ini Penting sekali Allah bersumpah demi masa dengan masa Allah Sekendak Allah Mau bersumpah dengan apa Dan ini menunjukkan Besarnya Yang dia Bagi ala sumpah tadi Masa konteksnya memang nyambung dengan isi sumpahnya Inal insana lafit user seluruh manusia itu rugi Bumi masa Masa ini waktu Yang manusia diberikan Waktu untuk hidup di dunia ini Dan isi sumpahnya manusia seluruhnya pokoknya yang jenis manusia lah karena al seluruh manusia jenis seluruh jenis manusia itu masuk manusia apa saja lah pokoknya kalau kau manusia masuk di sini sungguhnya seluruh manusia itu lafi husrin bener-bener gitu bener-bener ini penguat lagi tadi udah sumpah penguat ini ada lam penguat lagi lafif bener-bener Berada di dalam kerugian, sudah. Ini kan mengagetkan makhluk yang namanya manusia. Kalau kalian manusia, Wajar kaget. Allah mengatakan seperti ini. Kalau kau nggak manusia, nggak kaget. dikatakan manusia itu semuanya rugi, kan? Kan nggak ada yang pengen rugi. Lha rugi kalau rugi bisnis, modal sekitar 2 juta itu Masih bisa diulang, masih bisa di Ini rugi dalam hidup Ya waktunya ya sekali itu masa waktu yang dikasih itu ya Sekali di dunia ini nggak bisa ngulang lagi Lha rugi itu rugi fatal lah, neraka Semuanya akan rugi Kan pasti nggak mau rugi Illa ladina amanu Kemudian kecuali orang-orang yang beriman Waamilu solihaq Dan beramal Soleh Wa Dan saling berpesan Terhadap alhaq Wa Sober Dan saling berpesan terhadap Sabar Artinya Yang nggak mau rugi Harus memiliki sifat tadi Iman Tawassobilhaq Tawassobilh Sober Iman dan amal soleh Tawassobilh Sober Itu harus terpenuhi bukan pilih satu-satu semua semua karena pakai dan dan dan misalnya orang yang beriman dan beramal saleh dan taat kepada hak dan taat sama bukan salah satunya harus terpenuhi semua kalau enggak pasti rugi entah seberapalah ruginya besar tergantung di, di bagian mana dia kurangnya atau tidak terpenuhinya pertanyaannya mana ilmunya ya kan. Mana ilmunya? Kok tadi kan dikatakan kewajiban Empat ilmu, amal, dakwah, sabar. Kok berdalil pakai ayat ini enggak nyebut ilmu. Mana ilmu? Nah. Menunjukkan Dalamnya pemahaman saya ada memang tersebut di situ, Tapi ada dalam kata iman. Illal amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman, itikodun jazim. Mereka para ahli kalam ahli usul mendefinisikan iman adalah keyakinan yang mantap. Iman yang benar. Ya kan? Kepercayaan keyakinan yang benar, bukan asal mantap mantap deh orang nasron dengan keyakinannya, Iya <SILENCIO> kan? Mantap yakin, tapi salah. Jadi bukan asal mantap. Wo aku yakin dah ini benar pokoknya. Tahu dari dari mana? Iman yang benar itu harus dibangun di atas apa? Ilmu pemahaman yang benar. Sama tadi iman pada Allah tentang Allah ya. Mata Allah itu ya di mana-mana, mantap. Betul. Tapi salah itu. Jadi tidak ada iman yang sah tanpa ilmu yang benar. ada istilah. dia sih memang bodoh sih, tapi imannya masalah. Oh ada. <laughs> <laughs> gak ada. Gak ada. Bodoh ya, bodoh lah. Betul, bodoh imannya mantap. Gak ada ya gitu nggak bisa ilmu berarti tertirat di dalam kata ilah latinamano karena beriman mau nggak mau di situ ada ilmu jelas jadinya kan nah, ilmu yang benar akan membangun iman yang benar nah kemudian beramal dengan amalan yang benar amalusolihah saya beramal soleh kemudian tawasolihah tawasulihah inilah dakwah ya kan ngajak untuk beramal dan sahabat. Para jamian Syekh Raihimallahu Ta'ala. Kemudian beliau menguatkan dengan pernyataan Qala Asy-Syafi'i rahimallahu Ta'ala setelah membaca ayat tadi, surat tadi, beliau mengatakan berkata Imam asy ya, as yang Kalian sabia kenal itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Penting. Jadi ilmu beli itu bukan ilmu ngarang sendiri ya dia pun baca karya-karya ulama sebelumnya dia kenal Imam Syafi'i. Dia kenal ulama-ulama sebelumnya maka dia dinukilkan ini. Berkata Imam Syafi'i rahimallahu taala, "Laud tadabbarun nas surah," kalau yang beliau bawakan, "Lauma anzalallahu suratan alakalqila. Lauma surah Kalau Allah tidak menurunkan hujah atas makhluknya kecuali surat ini saja, surat ini saja maka cukup. Nah, sebenarnya yang ada di dalam Ibnu Katsir, Ibnu Katsir juga membawakan pernyataan Syafi'i sehingga para ulama mengatakan yang benar teksnya ini adalah lauta tadabbarun nas. Lau tadabbarun nas, seandainya manusia merenungi hari surah surat ini, kalau seandainya mau merenungi surat ini, lawasaat, maka mencukupi bagi mereka. Mencukupi dalam hal apa Kan nggak mungkin mencukupi semua Masa buktinya Allah menurunkan banyak urat Masa dikatakan kalau ini saja sudah cukup Ya enggak lah Mencukupi dalam hal Memotivasi supaya orang itu Punya Sifat empat tadi Tama Sukrat ini cukup Kalau orang itu memerlui Kalau orang itu memerlui Cukup untuk menjadikan dia semangat untuk berilmu beramal berdakwah dan berusaha sabar di atas itu karena ini syarat untuk tidak nggak perlu dalil dalil lain nggak perlu kata mutiara dari siapapun nasihat-nasihat apa surat ini sebenarnya cukup untuk orang itu bisa bersemangat berilmu bersemangat beramal bersemangat berdakwah karena ini syarat sampai suatu hari nanti bersumpah semua manusia itu rugi nggak mau, jadi harus memiliki empat tanpa tambahan dari lain lah. Sebenarnya ini cukup untuk mendorong dia untuk memiliki empat sifat, ya kan? Ini maksudnya nyata Imam Syafi'i yang diberitakan olehmu. Kemudian beliau mengatakan bahwa Bukhari berkata Imam Bukhari terkenal Muhammad bin Ibrahim bin Bardisbah di Panorang Arab dari Bukhara. Era Marakanda. Era Unsiyata. Dikenal dengan Sahihul Bukhari. Yang beliau nukil ini juga dari kitab yang dikenal dengan Sahihul Bukhari. Imam Bukhari mengatakan di situ bab Al-Ilmu Qablal Qal wal Amal. Nah, dalam Sahih Bukhari itu ada bab Tulis ilmu dulu, ilmu sebelum berkata dan beramal. Allah Taala Imam Bukhari dalam bab ini membawakan ayat, Fa'lam lam anna ilaha illallah wastagfir li dzambi. Fa lam, ketahuilah. Ilam, ketahuilah. Taulah ilmuilah. Tau dulu, tau. Tahu dulu. Tahu. Anna ula bahasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah tauhid. Ini harus pertama kau tahu. Hidah yang benar. Ilmu ila kemudian kau baru bisa punya iman. Tauhid yang benar, la ilaha illallah, fastagfirullah. Baru kau bisa beramal di antara amalan adalah islah. Okay. Matai mubari fadadaa billahi min qablal qauli. Karena dalam hal ini jelas mengawali dengan ilmu sebelum ucapan dan amal. kan ya, orang yang nuduh Mahtiyatullah, itu membuat manat sendiri, anggap sendiri, aliran sendiri. Baru mufadimah, itu salah sudah membantah anggapan batil mereka. salahnya syarat dengan dalil dan pernyataan para ulama penduduk. mereka menuduh ini aliran saat membuat aliran sendiri, anggap wabi nggak ada? Mereka saja yang mencapai capi kita sebagai kita nggak pernah mengaku sebagai wafi memang bukan ini bukan madhab bukan ya adapun kita sekarang belajar mengikuti kitabnya syamal berdalab ya sama dengan orang lain ketika belajar dari kitab ulama yang lain dalam bidang yang lain apa kemudian ketika bahasa arab dia mengikuti belajar dengan kitab al ujruni aku bilang kita juruji jurang juruji ya nggak <tik> juga Biasa, dia seorang alim sebagaimana orang alim yang lain. Alhamdulillah dia tak khususnya spesialisasinya dalam masalah akidah, banyak memberikan pengarahan, memperbaharui, mengingatkan kembali kaum muslimin terhadap akidahnya. Dan kemudian banyak diikuti oleh ulama setelahnya. Keutamaan bagi beliau bukan justru malah jadi celah Sehingga ya Maka ah, justru penting ketika mereka menuduh wabi justru kita sebarkan nih ajaran wabi biar tahu sebenarnya. Iya kan? Setiap yang wabi wabi, ah, tahu gak wabi itu nih? Nih Tuh Iya kan? Kalian gak tahu wabi nuduh-nuduh nih ajarannya ini Kitabnya ini, nih, kitab wabi ini nih, Disitu ada kata Imam syafi'i, ada kata Imam Bukhari. Nah, mau bilang apa? Ada ayat Al-Quran, ada hadis, Semuanya bisa dipertanggungjawabkan isinya secara ilmiah. Dengan asal dulu. Dalam keadaan kita tidak mengaku sebagai uang Ini awal risalah Qur'annya, beliau mengatakan seperti itu. Diingatkan seluruh kaum muslimin kita bahiyahatullah semoga Allah merahmati ini ada kewajiban sama ini kita punya kewajiban ayo kita punya kewajiban untuk berilmu memahami agama kita ini kewajiban untuk mengilmui aqidah agama kita ini yang benar setelah itu kita beramal setelah itu saling mengingatkan satu sama lain tentang amalan tentang ibadah tentang aqidah tentang agama kita ini dan kita sama-sama bersahabat -sama Bisa orang mengatakan ini ajaran pesat Menukur beliau Dalam risalah Salah satu Khusus Mau tambahkan Atau ada yang mau disampaikan ya. Sampai jam berapa Kira-kira untuk -kira bertahan